Alhamdulillah Alhamdulillah Robilalamin Puja dan Puji Mari kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahuwataala pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim dalam acara damai Indonesiaku. Tidak lupa juga salawat dan salam Mari kita panjatkan kepada jenjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Jika kita tadi benar-benar menyimak pembacaan ayat suci Al Quran Surat Al Anbiya ayat 107 sampai 110 Mungkin kita akan bisa menyadari bahwa sesungguhnya Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Seharusnya benar-benar membawa kedamaian buat dunia ini, buat bumi ini. Nah, pada saat ini kita sebagai umat Islam, di mana Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam, kenapa kok kita selalu dirisaukan dengan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kekerasan, dengan pembunuhan, dengan kekejaman? Nah. Ini adalah satu perenungan bagi kita semuanya. Tepat sekali rasanya jika kesempatan kali ini kami dan Indonesiaku mengangkat tema yaitu Islam dalam semangat berkebangsaan. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Kyai Haji Zainuddin MZ. Buat Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda juga bisa bergabung melalui nomor telepon kami di 0217869275. Ya pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Al Munawarah Komplek Pesantren Ciganjur, inilah dia damai Indonesiaku. Apa sih program 100 hari itu? Saya tahu di Jakarta sekarang ada protes-protes, ada unjuk rasa, ada gerakan-gerakan, itu dalam demokrasi biasa. Kita dengar, kritiknya apa? Koreksinya apa? kita dengar untuk perbaikan. Yang penting tertib, damai, jangan merusak, jangan membakar, jangan membuat korban, jangan menduduki paksa. Kalau itu terjadi Jakarta bisa kembali seperti 1988. Negara kita bisa mundur, rakyat susah, ekonomi lumpuh. Apa harus begitu? Silakan mengkritik, silakan memprotes. Silahkan menyampaikan pikirannya dengan cara-cara yang tersebut. Sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa, peradaban bangsa. Itulah yang kita harapkan. Demokrasi bukan berarti kebebasan tanpa batas. bisa berbuat apa saja memaksim, mengancam, merusak, membunuh, dan sebagainya. Itu bukan demokrasi, itu kejahatan. Ya, demokrasi itu bukan hanya menghalalkan segala tidak bukan berarti menghalalkan segala cara ya. Pada saat ada demonstrasi kenapa ya selalu lekat dengan kekerasan ya entah itu pembakaran ya teriak-teriak, motot -teriak, dan lain segala macam. Tapi itu kita sampingkan dulu kita akan bahas lebih dalam ya. Nah Sebelumnya kami juga mengajak Anda nih pemirsa kalau Anda ingin membahas mengenai permasalahan tadi yang kita angkat itu khususnya mengenai masalah Islam dan kebangsaan kita ya. Silakan Anda bisa bergabung melalui kami di Facebook. Silakan Anda memberikan pertanyaan kepada kami melalui Facebook nanti insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haji Zahiduddin MZ. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini sambil kita uh, menunggu kedatangan Kiai Zahiduddin MZ. Di hadapan saya juga datang juga hadir juga ini uh, Bapak Masdar. Tarid Mas Udi, beliau ini juga uh, Ketua Ombudsman juga, maksudnya anggota Ombudsman dan juga Ketua dari PBNU ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Dan juga sebelahnya sudah ada pemimpin atau pimpinan Pondok Pesantren Ciganjur, Bapak Lukman Hakim kayaknya, Jlukman, Insyaallahualaikum. Oke. Okay. Nah bicara mengenai Islam dan kekerasan, mungkin saya tanya dulu sama Pak Masdar ini, Pak kenapa ya Islam ini Indonesia ini kan mayoritas penduduknya Islam ya, betul. Tapi kenapa setiap mau menyampaikan aspirasi, mau demo itu selalu lekat dengan kekerasan? Itu satu. Kedua, kalau demo ya, kalau kedua, katanya Islam itu membawa kedamaian. Tetapi kenapa dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini masih banyak loh orang-orang yang mengatasnamakan Islam dan membawa kekerasan untuk memperjuangkan Islam? Mungkin Bapak bisa menjawabnya, Pak Masdar. Pak Masdar, gimana? Silakan. Terima kasih, uh, ini pertanyaan yang sangat berat Tapi sangat penting bagi kita untuk bisa menjawabnya yep. Yang pertama, kenapa uh, Mayoritas bangsa ini beragama Islam Tapi kekerasan begitu sering terjadi Ada beberapa faktor yang menyebabkan perilaku kekerasan itu Yang pertama, faktor internal Berkaitan dengan pemahaman atau nilai-nilai yang disadari di dalam dirinya ya. yaitu berkaitan dengan keyakinan uh, agama atau konsep piakinannya ya. yang kedua berkaitan juga dengan kondisi real dari masyarakat atau pribadi yang bersangkutan ya. yaitu persoalan sosial, ekonomi, dan sebagainya dan yang ketiga juga berkaitan dengan persoalan-persoalan makro yang ada di seputarnya juga ya. yang pertama tentang pemahaman Keislaman. Keislaman yang mestinya Secara kuat menggarisbawahi Kedamaian ya. Mungkin memang ini uh, Harus lebih banyak Digarisbawahi Lebih banyak dikumandangkan oleh Para mubaligh kita, para Putobak kita Sesungguhnya Sangat gampang Dikaitkan dengan prinsip kedamaian Islam itu, dari sudut istilah terminologinya saja epistemologinya aja etimologis Islam adalah dari kata atas artinya damai ya, ya. ada sebuah hadis yang menegaskan al muslimun mansaliman muslimun min lisanih wajai orang Islam adalah orang yang dapat menjamin rasa damai bagi orang lain Ya. Baik dengan kata-katanya maupun dengan perilakunya ya. Dengan mulut maupun dengan tangannya ya. Artinya apabila seorang beragama Islam mengaku seorang Muslim ya. Tapi orang lain di kanan kirinya merasa sering merasa terancam Sering merasa terhina misalnya ya. Atau sering merasa terusik perasaannya Itu artinya bahwa keislaman kita, keislaman orang yang bersangkutan itu diragukan secara kualitatif, ya. secara kualitatif ya. klaimnya boleh, klaimnya ya. boleh. Hmm. tapi sekali lagi keberislaman seorang itu mutunya ditentukan oleh bagaimana perasaan lingkungannya. apakah masyarakat di lingkungannya itu merasa damai bersama dia, ya. dekat dengan dia, hmm. atau sering merasa was-was, merasa khawatir, bahkan merasa uh, ngeri. nah, hmm. ini yang sesungguhnya menjadi ukuran. Ya. ini kualitatif. kan sebenarnya perasaan damai ini, apakah hanya khusus sama umat Islam aja, Pak? atau lintas agama ya maksudnya kan kita diwajibkan untuk sesama umat Islam kita harus menganggap sebagai saudara ya kan gitu bahwa sesungguhnya umat Muslim itu bersaudara kalau beda agama bagaimana pak sesungguhnya untuk semua ya untuk semua karena keislaman ini kan sering kita dengar rahmatan lil yeah. alamin yeah. sebagai rahmat bagi semesta alamin ini mm -hmm. makna yang uh, sesungguhnya Bukan hanya manusia ya. Dan bukan hanya manusia yang seagama ya. Tapi manusia siapapun agamanya ya. Bahkan bukan hanya manusia tadi saya katakan Alam juga ya Alam semesta, semesta. binatang, tumbuh-tumbuhan ya. Itu pun dia harus merasa damai Ya, ya. Dengan adanya keberislaman kita. Ya. Kalau ada binatang yang terusik, sering terancam, ada tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang sering ditebang secara semena-mena, itu sebenarnya menyangkut soal kualitas keberislaman. Wow, kita. jadi kalau misalnya ya. orang penebangan hutan liar, berarti dia ngaku orang Islam dipertanyakan keislamannya gitu? Betul, kita... betul, kesimpulan dari hmm. David betul. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Kebelum di sini nanti saya belum tanya juga nih sama uh, kayak kita nih. Pak K. Haji Luhman Hakim ya, mengenai bagaimana beliau mengkader umatnya dan juga nanti kita buat anda yang baru saja bergabung ya, nanti kita juga akan mendengarkan, uh, tau dari Kyai Haji Zainuddin MZ, tentunya berhubungan dengan Islam dan kebangsaan. Kenapa masih banyak kekerasan di Indonesia? Jangan kemana-mana, tetaplah di damai Indonesia Alhamdulillahirabbil Pemirsa, kita kembali lagi di Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan langsung dari Masjid Al Munawaroh Ciganjur. Buat Anda yang masih bingung kalau Anda mau datang ke sini, masjidnya di mana? Itu dekat sekali dengan kediaman Gusdur, ya. Kenapa diadakan di sini? Saya rasa mungkin tepat sekali ya dengan tema kita yaitu Islam, ya, dan semangat kebangsaan bagi bangsa kita ini. Di mana bangsa kita yang begitu plural, ya? Begitu banyak Ragamnya baik itu suku bangsa agama muncullah seorang tokoh Gus Dur menjadi presiden kita yang memberikan perubahan ya dan Islam tidak hanya dihargai oleh sesama umat Islam tetapi juga oleh agama lain di luar Islam. Bagaimana Gusdur memberikan uh, toleransi yang begitu luar biasa dan menghargai perbedaan itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini seperti janji saya tadi bahwa kita akan uh, mendengarkan tausiah dari guru kita ya. Untuk itu langsung saja kita panggilkan Kiai Zainuddin MZ. Pada Kiai kami persilakan Fadol. Kita takbir sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar Silakan bagi wa wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para ulama yang saya muliakan Pak Mastar dari BPNU yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu Segenap pemirsa TV 1 di seluruh tanah air Yang saya cintai Kita fatihah dulu ya Khusus buat Al-Mahpurlah K.H. Abdul Rahman Wahid Mudah-mudahan beliau diterima segala kebaikannya Diampuni segala dosa dan kesalahannya Dan kita dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau Al-haizniyah, wailah haturat Nabi Al-Fatihah. Bapa, ibu dan pemirsa TV1 yang saya hormati, banyak kebaikan-kebaikan, jasa dan perjuangan yang telah diwariskan oleh guru bangsa Gus Dur kepada kita semua. Mulai dari berjuang menegakkan demokrasi Sampai kepada Menterjemahkan Apa yang jadi tema pengajian kita kali ini Islam sebagai rahmatan lil alami Dalam berjuang menegakkan demokrasi beliau bersama teman-teman membangun Fordem Forum Demokrasi sebuah lembaga bukan hanya bisa harus kita lihat dari ide yang diusungnya tetapi juga situasi pada saat itu dibangun kalau orang kayak saya teriak-teriak berantas korupsi, ganyang korupsi itu sih enggak istimewa Karena saya enggak punya kesempatan untuk korupsi Kalau sekarang orang teriak-teriak demokrasi memang iklimnya sudah menunjang Tapi pada saat beliau al-maghfurlah -al membangun forum demokrasi suasana sangat otoriter Punya keberanian moral, punya nyali. Konsep saja bagus kalau enggak punya nyali kan berjuma juga. Punya nyali. Ketika beliau jadi presiden, demokrasi terus dikembangkan. Beliaulah yang menghapus dua fungsi TNI. Beliau melakukan desakralisasi terhadap lembaga kepresidenan bahkan terhadap istana negara Presiden adalah sosok yang bisa dijangkau oleh rakyat mana saja Istana negara bisa dimasuki oleh sosok yang mana saja Mulai berjas berdasi sampai sarungan teklekan Dari urusan tetek sampai urusan bengek kehebatan istana negara itu bukan karena dipagar tinggi biayanya 20 miliar bukan bukan tapi karena dia aspiratif dia menampung dia mau menjadi lembaga yang mewakili kepentingan rakyat banyak Bapak Ibu hadirin yang saya hormati jasa beliau dalam mengembangkan Islam yang rahmatan lil alamin juga dahsyat Mari, ini kan menjelang bulan Maulid. Buat kita idola kita tidak lain baginda Rasul, ya bu ya? Apa? <Syukur> baginda Rasul. <Syukur> kenapa baginda Rasul kok dijadikan model oleh Allah tu kenapa? Ada dua hal. Pertama, karena beliau manusia seperti kita nih, utuh manusia. Ini menyangkut predisposition. Kalau ayam disuruh nyontoh kucing, yang nyuruh nyontoh enggak punya pikiran, Bang. Predisposinya enggak sama. Ayam kok suruh nyontoh kucing. Ayam ya nyontohnya ayam. Manusia nyontohnya manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh malaikat, sulit dong. Gimana nyontohnya malaikat? Minum enggak? Makan enggak? Sama duit enggak? Open? Sama perempuan budak? Susah kan nyontohnya Malaikat itu makhluk yang secara instinktif diciptakan untuk Kalau manusia disuruh nyontoh manusia Itu perintah masuk akal Rasulullah manusia Utuh seperti kita Kalau manusia diminta mencontoh manusia Itu perintah masuk akal Cuma walaupun manusia Beliau itu Basarun Lakal basari Manusia memang, tapi enggak seperti manusia pada umumnya. Di situ letak uswahnya. Contoh, kita ini manusia, kita tidur. Rasulullah manusia, beliau juga tidur. Tidurnya Rasul tidur mata doang. Hatinya enggak pernah tidur. Eh, Itulah bedanya. Tidur kita tidur keblek. Kalau <tik> <tik> sudah tidur total. Rasul tidur mata hatinya enggak pernah tidur. Basharun la kal bashar. Kita manusia kita berludah. Rasul manusia beliau juga berludah. Ludah Rasul obat. Ludah Rasul obat. Di gowatur, Syedina Abu Bakar turun duluan bersihin gowat. Sebentar ya Rasul, saya bersihin. Kalau kalau ada binatang berbisa, silakan turun Syedina Abu Bakar bersihin gowat. Betul tangannya digigit kala jengking, buat sakit, ngebet, bengkak. Kala jengking Arab, dia memang di Arab kejadiannya. ini. Eh sudah dengerin aja kenapa sih? ditahan saja oleh beliau. Sudah, ya Rasul, silakan turun. Lama-lama di gua kelihatan juga tuh, Sayyidina Abu Bakar pucat mukanya. "Maba lu kayak Abu Bakar, Abu Bakar, kenapa kamu pucat?" "Enggak, enggak." "Peras meninggalkan Mekah?" "Enggak." "Malas hijrah ke Madinah?" "Enggak, ya Rasul." "Khawatir dikejar Quraisy." Orang kata enggak?" "Enggak. Kenapa mukamu pucat?" Tangan digigit kala jengking Kenapa kau ngomong dari tadi Saya enggak mau nyusahin hati Tuhan ya Rasul Biarlah saya tak. Ah kau siniin tanganmu Diambil sama baginda Rasul Bismillahirrahmanirrahim Chuh! Diludahin sembuh Ringkas saat itu juga Ludah Rasul <todoh> Coba kita yang ngeludahin Mungkin bengkak urusan Bukan mungkin sembuh Ya bacaan si sama bobot yang beda itu. Ini kan zaman sekarang kita mau cari keramat tempelan melulu nih. Bacaan si sama bobot yang beda. Kita manusia berkeringat. Rasul manusia beliau juga berkeringat. Keringatnya baginda Rasul harum wangi bau minyak kesturi. Zaman belum ada parfum. Keringat kita rasain aja masing-masing. Itu sisi pertama kenapa beliau dijadikan model? Ini nanti baru pengantar menuju rahmatan lil alamin. Alasan kedua, kenapa beliau jadi contoh? Karena beliau sosok yang multidimensi. Sesuatu itu bisa dijadikan contoh kalau dia multi. Saya ini guru, Pak. Rasul ngajar, Mas. Saya ini jenderal, Pak. Rasul memimpin tentara di medan perang. Saya ini pengusaha Pak Rasul Dagang Bung Saya ini mubalik Rasul Dakwah Mas Saya ini kepala rumah tangga Rasul punya anak istri Bung Dan di dalam keseluruhannya beliau Uswatun Bagaimana membina rumah tangga bahagia menurut contoh Nabi Isa Tidak ada Mas Kenapa? Nabi Isa belum sempat kawin Nabi Isa belum sempat kawin ada pengikut Nabi Isa menyangka tidak kawin ajaran Nabi Isa ikut lagi enggak kawin bubazir oh pak, saya kalau kiai enggak boleh kawin saya pilih berhenti jadi kiai pak bapak ibu hadirin yang saya hormati dan imam busairi malah mengambarkan begini ka'annahu Wahyu Fardun di Jalalatih, di Ashkarin pihin Telkahu, di Hasham yang Dahsab. Kehebatan Rasulullah itu sepertinya sama di lini manapun beliau itu, baik di tengah tentara atau waktu sendirian Begini dah yang gampang nih, pakai bahasa kita nih, bahasa Jaganjur. Bo, orang banyak hebat, tapi yang orang hebat banyak. Tapi yang hebat di mana-mana Langkah Rasulullah ini Lagi duduk hebat Lagi tidur hebat Lagi jalan hebat Di masjid hebat Di medan perang hebat Di depan anak-anak hebat Di mata musuhnya hebat Di depan teman-temannya hebat Di depan istrinya hebat Dan Susahnya orang begini kita hebatnya setempat. Di kantor hebat. Sekantor orang diomelin hmm. Di kantor. Pulang ke rumah dikeplak sama bini dia. Diam saja dia enggak lawat. Ini. Ini di depan istrinya dia enggak hebat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Nah beliau ini diutus rahmatan lil. Lil alamin sebagai rahmah bagi semesta alam. Ini kan akhlak itu kan ada tiga bagian. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, akhlak kepada makhluk Allah di luar manusia, alam semesta. Ini untuk untuk lebih memberikan gambaran tentang rahmatan lil alamin. Akhlak kepada sesama. Eh, akhlak manusia kepada Allah Ini yang pertama tugas Nabi bu, bu Memperbaiki akhlak kepada Allah Sebelum beliau datang Manusia enggak punya akhlak kepada Allah Pohon disembah Gunung disembah Ya Bu ya Bu Sekarang juga ini zaman kita Akhlak kepada Allah sering lentur dan luntur Lentur dan luntur Akhlak kepada Allah mulai goyah Apalagi sekarang ni istilahnya abad entertain Kiai sama dukun tipis bedanya sekarang Eh benar-benar Benar-benar Bu Akhlak kepada Allah mulai bergeser Ketika miskin kita hamba Allah Setelah kaya kita pindah jadi hamba harta Ya bu ya Hamba Allah itu kalau keluar dari pengakuan Allah, itu mahal. Tapi kalau keluar dari mulut kita, itu murah. Kenapa murah? Ngaku. Orang ngaku boleh-boleh saja, toh. Saya hamba Allah. Kata siapa? Kata saya. Apa Allah mengakui saya sebagai hambanya? Itu yang saya belum tahu. <laughs> Bu, ibu kenal sama presiden SBY. <laughs> Presiden SBY kenal sama Ibu Laku loh Laku Orang baik, baik. Orang ngaku sih Boleh-boleh saja Cuma diakui apa tidak itu soal lain ya, baik. baik terima kasih ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi Perbincangannya seru sekali ya. Ini semua mungkin jadi satu pertanyaan juga bagi kita semua Apakah ini juga salah satu penyebab Mulai hilangnya karakter bangsa kita, khususnya karakter umat muslim di negara kita tercinta ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di damai Indonesia. Ibu dan segenap pemirsa TV 1 di seluruh tanah air Mohon maaf Pak Wali Kota Depok Agak kehalingan tadi Bapak Ibu hadirin yang Saya hormati Saya Saya Bersyukur Lahir di Indonesia Saya Bangga jadi anak Indonesia. Menuju Islam rahmatan alamin Dengan tetap menjaga keindonesiaan kita. Bukan karena saya ditatar untuk itu. Bukan. Pertama karena perjalanan dakwah saya ke seluruh pelosok Nusantara. Saya saksikan wajah Indonesia dari desa ke desa. Yang kedua Allah kasih kesempatan Saya melihat berbagai negeri lain Di dunia ini Makin banyak negeri saya lihat Saya kok makin bersyukur Lahir di Indonesia Jadi anak Indonesia Bu Bu, nah, Sedikit wawasan kebangsaan dulu dah Sebelum menuju rohmat Indonesia kita ini Besar Besar gak? 17.000 Pulau itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang Tambah dua kalau itu masuk Masya Allah Untayad zamrut katulistiwa ijau <laughs> ranau subur makmur Gemah ripah loh jenawi toto tentrem kertora harjo Besar Buminya subur di atas perut bumi Indonesia segala tanaman hidup. Di bawah perut buminya ada gas, ya bu, ada minyak, ada lumpur, <gih> <gih> ada batu bara, lautnya kaya, hutannya kaya, bu, bu. Ini titipan Allah kepada kita Orang Indonesia Rakyat Indonesia Kekayaan negeri ini Dikuasai oleh negara Itu sudah betul Tapi harus digunakan Bagi sebesar-besar kemakmuran Rakyat Itu amanat pasal 33 Itulah sebabnya kita perlu membangun kebersamaan Bu Bu kita ini sudah diajarkan oleh masjid bagaimana menata masyarakat yang baik memelihara kemajemukan. Coba, coba masyarakat masjid. Pertama, siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Benar itu? Kan ini masyarakat yang mau kita bangun. Jangan ada warga negara kelas satu di republik ini. Lurah masuk masjid, buka sepatu rah. Jamat, masuk masjid, buka sepatu. Itu patu yang ngomong, Duh Toto. Yang jawab, mat-mat. Tapi yang penting, kemajemukan. Kalau sudah masuk ke masjid, sholat berjamaah. enggak pernah kita usil dari mana orang datang. Yang penting ke mana dia menghadap. Inilah komitmen ke Indonesia. Adik. Cuma masyarakat masjid. Eh, lu dari mana? Dari kidul mang Madung Mulun. Lu dari mana? Dari Wetan, Madagmulon Lu dari mana? Dari Kulon, Madagmulon juga lu <tik> Kita ini bineka tapi tunggal Kita ini beragam Tapi oleh Islam Islam memperkuat semangat nasionalisme Ketika Rasul mengajarkan minal Cinta tanah air bagian dari iman Nah, tanah air kita bukan Arab Saudi, bukan Palestina, bukan Aljazair. Tanah air kita Indonesia. Mencintai Indonesia bagian daripada iman. Oh, saya belum pernah melihat suatu agama mengajarkan begini luhur cinta tanah air bagian daripada iman. Bagaimana agama mendorong kentalnya, mengentalnya semangat nasionalisme Bapak ibu hadirin yang saya hormati Oleh karena itu Islam harus kita terjemahkan dalam skala yang rahmatan lil Mulai sesama makhluk manusia Baik kepada makhluk Allah di luar manusia Sekarang ini kan alam Kurang ramah dengan kita Karena kita juga tidak ramah kepada alam Bu Yang gampang dah nih Setiap hari ya pakai bahasa Ciganyur bu, bu Satu hari Kampung saya kebanjiran Air masuk ke rumah Saya ribut ini masih zaman ada engkong saya Ngkong tau kakek. Saya teriak kong Banjir kong, datang kong saya biarin, bukan salah air, habis salah lo, salah kita bagaimana kong? Lo tempat air lo tempatin, yang punya datang pun kagak ngerti, tempat gue di sini kena bedel lo, betul, engkong saya nggak makan bangku sekolahan, tapi wise, berpikir pada tatanan keseimbangan. Air kan bukan musuh Air temen, temen kan teman Teman kan guru punya tempat Nah kalau tempatnya kagak punya Apa dia enggak ngayap masuk rumah kita Eh Air kasih tempat <laughs> Oke okay, Baik baik okay, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak K. sepertinya ini sudah ada Yang bergabung bersama kami dalam lalu interaktif ingin bertanya sama Pak Kiai Seputar dengan tema kita kali ini Halo Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu siapa di mana ini bu? ibu Ritonga saya di Pulau Mas Jakarta Timur. Ibu Ritonga Pulau Mas Jakarta Timur. Silakan ibu pertanyaannya yes, ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum pusat. Eh, saya mau bertanya begini terkait dengan begitu Rasulullah. Kalaulah ketika beliau dulu hidup itu kekerasan atau eh, eh, apa namanya tindakan yang mungkin dibilang sedikit aktif gitu ya. Itu jelas musuhnya itu benar-benar orang kafir. E, lalu ap, e, di sejarah yang mana yang dicontohkan oleh Rasulullah? Kita boleh juga melakukan kekerasan atau ke, e, apa menegaskan kebenaran itu. Sedangkan yang kita hadapi sekarang kan tidak seperti dahulu, Ustaz. Sekarang ditabur itu oleh justru orang-orang yang seperti Ustaz tadi yang mengaku, mengaku Islam dan perlahnya lagi yang mengaku itu adalah para pemimpin, pemimpin kita penegak keadilan kita, penegak hukum kita nah itu bagaimana setahu saya yang bodoh ini saya belum pernah mendapatkan kisahnya gitu Ustaz karena kalau ditekan terus juga bagaimana gitu sehingga terkait ini kebetulan di tempat juga al gitu ya beliau saja yang menebarkan semangat kebangsaan itu tantangannya justru dari kita sendiri begitu loh. dari kaum kita umat Rasulullah sendiri gitu loh. Ya. Jadi se sebatas mana sih kita boleh keker melakukan kekerasan gitu untuk menegakkan kebenaran? Terima ya. kasih, Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa Terima kasih Bu Ritonga, nanti akan dijawab oleh Pak Kyai Zainuddin MZ. Buat Anda yang ingin tahu jawabannya, jangan kemana mana tetaplah di Damai Indonesia. Bu. Semua ser Kebegi ini adanya, ku hormati keputusanmu. Apapun yang akan kau katakan, ketika bersama. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan proses pemakzulan presiden tidaklah mudah. Dalam orasi ilmiah terkait masalah konstitusi dan penegakan hukum di Indonesia siang ini, Mahfud mengatakan DPR harus memutuskan pemakzulan dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh 2/3 anggota DPR dan 2/3 yang hadir harus menyetujuinya. Kemudian pemaksudan itu harus diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, MK bertugas memberi penilaian hukum. Jika para hakim konstitusi berpendapat Presiden melanggar hukum, maka hal itu akan diputuskan oleh MK. Kalau betul Presiden mau dijatuhkan, maka Keputusan DPR tentang itu harus dimintakan penilaian hukum dulu ke Mahkamah Konstitusi. Oke, misalnya DPR berpendapat, DPR ya, berpendapat bahwa ini Wakil Presiden atau Presiden bersalah. Oleh sebab itu harus diturunkan dari jabatannya karena telah terbukti melakukan salah satu dari lima hal, yaitu terlibat korupsi, terlibat penyuapan, terlibat pengkhianatan terhadap negara melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan terbakti di DPR mari kita jatuhkan presiden ini nah DPR itu harus menyatakan itu dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh 2 per 3 dari anggota DPR dan 2 per 3 dari yang hadir setuju, kalau DPR itu setuju minta dulu pendapat Mahkamah konstitusi itu DPR itu kan politik yang nah, sekarang hukum dulu, hukumnya bagaimana benar tidak presiden itu melakukan Salah satu lima hal itu tadi. Nah kalau MK mengatakan benar silahkan lanjutkan dan Tapi kalau MK mengatakan tidak benar tidak terbukti maka IPC yang harus dihukumkan. Demikian kabar terkini terima kasih sampai jumpa. Alhamdulillahirrohabilalamin pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada kita kembali lagi di Damai Indonesiaku Islam dan semangat kebangsaan ya ini adalah satu judul yang kami angkat memang walaupun tadi saya sempat lihat dari Facebook kami ya Facebook Damai Indonesiaku ada juga yang tidak setuju dengan tema tersebut tetapi memang ya perlu diakui bahwa awal mula bangsa kita ini juga tidak lepas dari peran ulama di mana pergerakan pemberontakan pada zaman POC itu pun juga dilakukan oleh para ulama-ulama kita dan juga para tokoh-tokoh Islam. Contohnya misalnya Sumatera Barat ya ada Imam Bonjol, terus ada Pangeran Diponegoro, terus juga masih ada lagi Sultan Babulah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini menarik sekali ya karena bicara mengenai perjuangan Islam seperti yang ditanyakan oleh Ibu Ritonga tadi kepada Pak Kiai ya. Kita mempelajari bahwa Rasul sendiri dalam perjuangan dalam peperangan juga ada kalanya melakukan kekerasan. Cuma kekerasannya seperti apa? Apakah betul kekerasannya itu menghalalkan segala cara, menghalalkan terjadinya pembunuhan? Atau memang betul, memang disahkan melakukan kekerasan dalam perjuangan Islam, Pakaih? Mungkin Pakaih bisa menjelaskan pertanyaan dari Ibu Ritonga tadi, Pakaih? Silakan, Pakaih. Bapak ibu dan pemirsa TV One yang saya <tuh> hormati watak pokok dari islam adalah rahmatan lil rahmat bagi alam semesta jakad raya tetapi di dalam menebarkan rahmatan lil alamin islam juga punya kaedah-kaedah untuk memelihara menjaga mengamankan nilai-nilai yang dimilikinya karena itu Al-Qur'an mengajarkan wajza'u sayyi'atin sayyi'atun misluhha faman afa wa asliha fa ajruhu 'alalllah ini kalau perlu menggunakan kekerasan Kalau perlu Balasan suatu kejahatan Adalah kejahatan yang setimpal Jangan melebihi batas Tetapi siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai Itu lebih disukai Allah Dan itulah yang akan beroleh pahala Jadi coba lihat konsep perdamaian dalam Islam dipersilahkan manusia jadi manusia tapi diberi peluang jadi malaikat jadi yang luar biasa kalau kamu enggak salah ditempeleng tempeleng lagi dia sekeras dia menempeleng kamu itu manusiawi tapi kalau mau jadi malaikat faman afa wa aslaha siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai itu yang terbaik dan itu yang beroleh pahala Bu enggak salah sih orang nempeleng kita kita tempeleng lagi sekeras dia dempeleng kita itu manusia namanya tapi kalau mau jadi malaikat maafin Bu kalau ibu berbuat baik sama orang baik kan seri aja itu mah emang kudunya begitu Hoi hey. <laughs> emang kudunya begitu nah Bapak ibu hadirin yang saya hormati Sebagai muslim kita punya keyakinan Islam adalah agama yang benar Tapi keyakinan itu bukan sim bagi kita untuk menghina orang lain agama Itu bukan peluang bagi kita melecehkan orang lain Ketegasan di disini, ketegasan kita berkeyakinan Islam agama yang benar Tidak serta merta lalu kita melecehkan yang lain Menganggap yang lain tidak berat, mencaci maki dan menghujat yang lain. Karena kita sendiri pun, kalau agama kita dihujat orang, jengkel enggak? Jengkel enggak? Sama dong. Ya, yang kita enggak suka terjadi pada diri kita, orang lain gitu juga. Makanya jangan merasa pinter, tapi harus pinter merasa. Hei, hei. Jangan merasa pinter, tapi harus pinter merasa. Kalau merasa pinter jadi sombong. Tapi kalau pinter merasa jadi bijak. Nek saya digituin orang enak gak? Gak enak. Orang lain kan gitu juga. Bu. Bu. Yeah. Jadi saya kira itu. Yeah. Dibiarkan, diperbiarkan manusia jadi manusia. Balas kejahatan dengan kejahatan yang setimpal. Itu manusiawi. Tapi kalau mau jadi malaikat. Faman afa wa aslaha. Siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai. Itu yang terbaik. Dengan kata lain. Musuh sih jangan dicari. Tapi kalau ketemu sih. Jangan lari. Ya. Ya. Baik, Terima kasih banyak lagi. ya. Baik, kebetulan Pakai mungkin bisa silahkan duduk, Pakai bisa silahkan duduk. Kebetulan di sini Ibu-ibu, Bapak-bapak, para hadirin, ya, pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, uh, hadir juga, ya, ada Bapak Wali Kota Depok, ya, Bapak Ade Nur, Nur Mahmud Ismail di sini, dan juga ada Mbak Yeni Wahid, Assalamualaikum, Mbak Yeni. Ini memang khusus sekali Mbak Yeni, di mana kita hari ini hadir di daerah Ciganjur sebenarnya ini adalah untuk uh, mengenang dan juga mengingat ketokohan seorang Gus Dur dan sebenarnya antara Gus Dur acara ini Damai Indonesiaku ini ada keterikatan yang sebenarnya uh, cukup kuat ya kenapa kalau mengatakan itu karena 10 hari sebelum Gus Dur uh, berpulang ya itu Gus Dur sempat melakukan telewicara bersama kita di sini di Damai Indonesiaku di mana Gus Dur memberikan pesan-pesannya kepada pemimpin bangsa ya nanti itu nanti kita akan tayangkan di sini tetapi Mbak Yeni sendiri sebagai seorang anak figur Gus Dur itu seperti apa Mbak Yeni terima kasih Mas David uh, figur Gus Dur adalah orang yang memang berjiwa kebangsaan uh, dan selalu mengedepankan kepentingan umat dibandingkan kepentingan beliau sendiri bahkan kepentingan keluarga itu nomor empat yang pertama buat beliau itu prioritas kepentingan agama kepentingan bangsa kepentingan masyarakat baru kepentingan keluarga terakhir baru kepentingan beliau sendiri kepentingan keluarga Jadi, malah terakhir ya? malah terakhir oh. kepentingan beliau sendiri diri ya, ya, ya. beliau sendiri ditempatkan paling bawah itu ya, ya. sosok gustur nah dalam melaksanakan aktivitas beliau ya terutama dalam dimensi politik maupun dalam dimensi sosial perjuangan-perjuangan beliau di masyarakat itu kaitannya dengan ke kebangsaan ya uh, dengan semangat kebangsaan beliau selalu mendasarkan tindakan-tindakan beliau itu pada kaidah fikih yang tadi diceritakan oleh pak kiai Zainuddin Amzad. Yaitu tasaruful imam ala raiyah manutin bil maslahah Ini yang selalu menjadi pegangan beliau Dan selalu Uh, diingatkan oleh beliau kepada seluruh pemimpin bangsa. Yeah. Yaitu artinya kira-kira bahwa kebijakan seorang pemimpin itu harus berpegang atau harus bertujuan kepada kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Yeah. Jadi rakyat itu harus makmur, rakyat harus sejahtera, baru seorang pemimpin itu dikatakan berhasil. Subhanallah. Itu yang menjadi pegangan gustur. Mm -hmm. Lalu tadi menyambut, uh, apa sekaligus menanggapi apa yang ditanyakan oleh penelpon Ibu yeah. Tonga ya, soal Uh, banyaknya apa, soal uh, perdamaian iya. dan juga dan orang yang menentang bagian. dari apa yang dilakukan Gus Dur datangnya dari umat Islam katanya tidak apa-apa ya, uh, kenapa, iya? Apa -apa, ya. Uh. tadi Pak Kiai juga menyatakan dengan uh, sangat arif sekali mengenai yeah. bagaimana Islam memandang kekerasan yeah. Gus itu sering sekali mengatakan bahwa uh, memang dalam Islam uh, sangat dibatasi ruang gerak kita untuk melakukan kekerasan yeah. ya sebetulnya begitu ada hal-hal tertentu yang membolehkan kita ya untuk mempertahankan diri kita sendiri seperti yang dikatakan Pak Gaizan dan Mzar. Ya. Salah satunya adalah ketika diusir dari rumah. Mm -hmm. Misalnya. Nah, itu syarat yang sangat berat bagi bagi seorang muslim untuk uh, kemudian boleh melakukan kekerasan. Ya. Tetapi kalau bisa memang kemudian seyogianya si dia berpegang kepada Uh, Kaidah fikih yang lain, yaitu labora yeah. waladiror. Janganlah kamu menyakiti dirimu yeah. maupun orang lain. Jadi memang memang Islam itu sudah mengatur ya supaya uh, kita jangan mudah untuk terjebak pada aksi-aksi kekerasan. Yeah. Islam itu seyogianya pada dasar intinya sebetulnya menganjurkan perdamaian. Nah inilah yang diyakini betul oleh Gustur sebagai pengikut Rasulullah SAW. Betul-betul uh, yakinnya beliau ingin menegakkan Islam Rahmatan Lil al Alamin Islam buat semua, ya. ya terutama di Indonesia Islam sebagai uh, agama mayoritas harus bisa melindungi yang minoritas ya. Islam yang bisa melindungi semua suku bangsa semua etnik semua agama. Nah itu yang dicoba ditegakkan oleh Gus Dur. Terima kasih, Bayi ini nanti kita akan. Uh, bicara lagi lebih banyak lagi mengenai Gus. Dan juga tidak hanya itu nanti K.I.H. Jajunin MZ Juga akan berbicara juga Mengenai figur pemimpin ya. Katanya ada yang mengatakan juga Ini melalui Facebook ya. Ini pertanyaannya cukup menarik ya. Pak Kiai, kenapa sih para pemimpin di Indonesia Tidak bisa mencontoh kepemimpinan Rasulullah Yang mampu membawa rakyatnya Ke kebahagiaan dunia dan akhirat Anda yang ingin tahu jawabannya, jangan kemana-mana Tetaplah di didamai Indonesiaku. Pemirsa TV One, memang menarik sekali ya jika kita bicara mengenai rahmatan lil alamin. Islam itu seharusnya membawa kedamaian di Indonesia. Tapi kenapa Indonesia ini kok nggak tentram-tentram, nggak damai-damai? Sampai ada kawan saya ini melalui Facebook Indonesiaku mengatakan bahwa apa karena figur pemimpinnya kali? Karena pemimpin kita ini tidak bisa membawa kedamaian buat bangsa kita. Jadi tidak bisa memberikan contoh maksudnya. Apakah benar seperti itu? Nah, sebelum nanti. Uh, kita masuk ke apa? Tausiah dari pak kiai. Saya akan mengajak anda ya untuk menyaksikan uh, cuplikan tayangan Damai Indonesiaku pada tanggal 20 Desember 2009. Yang waktu itu disiarkan secara langsung dari Pondok Pesantren Darul Mutakin Bogor. Di sini Gus Dur bicara banyak mengenai keadaan bangsa dan juga seperti apa dan apa yang harus dilakukan oleh pemimpin bangsa. Kita saksikan sama-sama kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang mantan Presiden Republik Indonesia yaitu K.H.J. Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur. Assalamualaikum Gus Waalaikumsalam Bagaimana kabar Gus Dur sehat? Baiklah Gus Alhamdulillah. Bagaimana Gus Dur pada saat memimpin bangsa ini sebagai Presiden Republik Indonesia dengan segala kemampuannya haknya Presiden ya untuk bisa uh, Menentukan apa yang terbaik buat bangsa ini Tetapi Gus Dur, Gus Dur akhirnya memilih untuk mengalah Mengikuti keinginan rakyat Kira-kira apa Gus Dur Yang membuat Gus Dur eh, mau melakukan hal itu Gus Dur Baal Saya harus ya. mengikuti Tentang Iya. Mengikuti keinginan rakyat Kalau melihat keadaan saat ini di mana rakyat sudah banyak yang berteriak Gus Tentang Keadaan Indonesia sudah morat marit ya. Banyak orang yang sudah diminta oleh rakyat, diminta oleh anggota dewan untuk melakukan ini itu dan segala macam. Tapi sepertinya memilih untuk menggunakan kekuasaannya atau juga uh, kekuatan untuk bisa mempertahankan uh, posisinya. Ini bagaimana gus? Memandang hal ini gus? Proses belum beres. Proses belum ber, belum belum berjalan, belum, belum selesai. Pak belum berjalan dengan baik gus? Ya, aku proses pak. Oh ini sebuah proses ya. Baik, Gus, kira-kira apa yang harus bangsa ini maknai Gus di da, khususnya dalam rangka tahun baru Hijriah ini, 1431 Hijriah agar bangsa bangsa Indonesia ini menuju ke arah yang lebih baik, Gus. Kirim mm bisa apa pasti bisa. Buah. Hmm. Dari diri kita sendiri, ya. Baik, Gus. Yang terakhir, Gus. Kira-kira apa saran atau juga uh, masukan bagi pemerintah saat ini agar bangsa Indonesia dan juga mungkin masukan juga buat kita semua yang menyaksikan acara Damai Indonesia ini agar bangsa kita benar-benar bisa keluar dari krisis nih, Gusdur. Ya, jujurlah. Jujurlah. Jujur. Jujur. Abdullah. itu Ya Allah, wa taqobid dan taat hukum, jujurlah dan adilah dan juga harus taat hukum, terima kasih banyak ya. Gus Dur semoga eh, Gus Dur waalaikumsalam ah. warahmatullahi wabarakatuh subhanallah kita tadi sudah menyaksikan potongan peristiwa uh, ya pada saat kita melakukan live, nama Indonesiaku tanggal 20 Desember 2009 itu 10 hari sebelum Gus Dur wafat jujurlah, adilah dan taat hukum Mbak Yeni mungkin bisa menanggapi Mbak Yeni Sebelum nanti kita kembali lagi ke Pak Yai Silahkan Mbak Yeni ya, memang saya ingat satu peristiwa ya Yang sangat uh, membekas dalam diri saya Ketika beliau dulu proses dilengsarkan Kemudian banyak sekali para pengikut Gustur lah katakanlah ya Datang semua ke Jakarta Mereka menyatakan ingin berjuang untuk Gustur Bahkan siap untuk uh, berkorban jiwa untuk beliau Ya banyak sekali waktu itu, mungkin ribuan orang yang datang ke Jakarta Oleh Gus Dur malah disuruh pulang huh? Disuruh pulang malah Mereka disuruh pulang? disuruh pulang dan dikatakan oleh Gus Dur Kalian kalau mau protes silahkan tetapi harus dengan damai Sedang. Tidak boleh merusak apalagi menyakiti orang lain Lalu Gus Dur mengatakan tidak ada kekuasaan Yang begitu berharga sampai harus dipertahankan dengan darah itu kata beliau Allah, Allah, Allah. Saya yang mendengar waktu itu jadi ikut menangis juga Terus terang Mas David Nah itu itu contoh paling paling mudah ya Dari uh, keteguhan Gus Dur Dalam mempertahankan prinsip Untuk mempertahankan perdamaian Subhanallah mudah mudahan ini juga dicontoh juga Bagi para pemimpin kita Nah untuk itu bicara mengenai figur pemimpin Mungkin lebih tepat jika Pak K.H. Zainuddin MZ Juga uh, bisa menjawab Keresahan hati kita dan juga pertanyaan Dari kawan kita tadi Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan bangsa kita ini? Kenapa para pemimpin kita kok tidak bisa membawa bangsa ini ke arah kedamaian? Padahal tadi Gusdur juga sudah menyampaikan almarhum mengatakan bahwa jujurlah, adillah dan taat hukum. Silakan pakai. Bapak Ibu pemirsa TV One menarik sekali. Yang pertama, jujurlah. Jujur itu kalau bahasa seniman Jangan ada dusta diantara kita Lagunya Bruri itu bagi Selama ini urusan jadi bebelit ini karena kita pandai bermain minyak di atas air Menggunting dalam lipatan Manis kalau berhadapan balik belakang lain bicara mulutnya cerita tentang jihad terhadap korupsi tapi di belakang melindungi koruptor. Itu kan ada dusta di antara kita. Eh. Hmm. Sederhana, pesan Gusdur, jujur. Dan kejujuran itu dimulai dari diri sendiri. Rasul mengajarkan anak awal wajibin alama amartukumbi. Apapun yang aku perintahkan kepadamu, aku pelaksana pertamanya. Maka perintahnya berwibawa, ajarannya diikuti orang karena beliau menggunakan prinsip ini. Lidahnya adalah hatinya, ucapannya adalah perbuatannya. Orang ikut tidak ragu-ragu. Tidak ada yang disembunyikan oleh baginda Rasul. Beliau bukan tokoh yang piawai membangun pencitraan tidak. Beliau tokoh yang jujurlah. Apa adanya. Nah, itu yang saya katakan tadi desakralisasi lembaga kepresidenan. Presiden bisa dijangkau siapa saja. Desakralisasi istana negara. Istana bisa dimasuki oleh rakyat yang bagaimanapun saja. Ya bu. Bu, jujurlah Yaitu, Yang kedua apa? Adil Adil Bersikap adil Terutama kepada diri sendiri Bapak Ibu hadirin yang saya hormati Rakyat Merasa selama ini keadilan itu mahal Mahal Mahal Bahkan keadilan sering seperti pisau Tajam ke bawah Tumpul ke atas Asal kita ni yang kecil-kecil Salah, hukum cepat benar Prosesnya Begitu yang gede, salah orang pada diem Belaga bego Itu yang bikin kita capek Yang nyolong semangka Buah randu Apa lagi? Ya lo hitungin aja dah Itu sebuah Potret Betapa keadilan itu masih mahal Di negeri ini Bapak ibu hadirin yang saya hormati Bahwa yang ketiga tadi Taat Ta hukum. hukum Jangan Menegakkan hukum dengan cara Yang melanggar hukum Jangan menegakkan demokrasi Dengan cara-cara yang bertentangan Dengan kaedah-kaedah Demokrasi Lilwasail hukmul makasid Enggak boleh nyolong sarung walaupun niatnya buat salat. Apa karena diniatkan buat salat curi sarung lalu jadi halal? Ya tidak, walaupun salatnya sah tapi curinya tetap dosa. Sah karena fikih tidak pernah mempersoalkan sarungnya dari mana. Lil wasa'il hukmul makashid, tujuan dan cara hukumnya sama. Tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik. Ya kita berharap mudah-mudahan 100 hari ini kan Masa pemerintahan-pemerintah kan sudah banyak yang bisa dikerjakan Ya Bu ya Kita rakyat tahu kan Mobil menteri sudah bagus Alhamdulillah Perumahan DPR Renovasi 300 miliar Alhamdulillah Akan segera dibeli pesawat kepresidenan Per sekotnya 200 miliar Alhamdulillah ya. Itu kan tanda kemakmuran Soal buat siapa Wallahu a'lam Saya gak bisa bicara banyak mengenai hal ini Tetapi ini satu renungan buat kita semua ya Sebelum itu Ini bicara mengenai masalah kepemimpinan Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kyi tadi ya. Mungkin kita semua tidak sempurna ya yang ada di sini juga tidak sempurna, penuh dengan kekurangan. Tadi juga di, uh, tadi di email juga ada yang masuk juga. Jangan cuma bicara, tapi juga lihat juga diri anda sendiri. Memang ini satu renungan buat kita semua. Bukan kita menyalahkan, tapi justru ini bagi, bagi renungan buat kita. Bicara mengenai mendidik pemimpin, tentunya ini ada di tangan para guru kita ya bagaimana guru kita dan juga orang tua mendidik anak-anak kitalah untuk bisa memimpin bangsa ini kebetulan di depan kita sudah ada uh, Kyai Lufan nih baik kebetulan beliau juga pemimpin pesantren gimana sih kira-kira uh, kita bisa mendidik anak kita atau mengkader anak-anak kita agar kelak nanti bisa menjadi uh, generasi muda Islam yang benar-benar membawa bangsa ini ke arah kedamaian silakan Pak okay. Baik, jadi Kalau Gus Dur telah mencontohkan dengan ide-ide besar Mengenai kepemimpinan Seperti yang kemudian diterjemahkan lebih jauh oleh K.H. Zainuddin MZ Jadi Pemimpin ini amanah Kalau disebutkan di dalam hadis Nabi Kiwamud dunia biarbaatin bangsa ini tegak karena empat pilar satu bi almil ulama dengan ilmunya para ulama ya. tapi itu maksudnya adalah dunia pendidikan membangun etika akhlak ilmunya agar benar-benar menimbulkan pencerdasan dan pencerahan ya. yang kedua bi abdil umaro dengan adilnya para pemimpin itu artinya lembaga-lembaga hukum lembaga peradilan pemerintahan harus transparan dan harus menegakkan semacam law enforcement yang hebat ya. ketiga bisa khawatir agniya bermawannya orang-orang kaya ini berarti sistem ekonomi kita Mesti harus dibangun Tidak untuk kepentingan orang-orang elit Orang-orang kaya ya. Tetapi memang untuk rakyat Untuk bangsa ya. Terakhir bidua ilfuqara Dengan doanya orang-orang miskin Orang miskin sekarang sudah enggan berdoa Karena nasibnya tidak diperhatikan Ah ini Saya kira contoh dari rasul E, luar biasa bagaimana cinta beliau dengan orang-orang miskin bukan mencintai kemiskinan Tetapi nasib mereka harus diangkat Sebab tanpa mengangkat mereka Mereka enggan lagi mendoakan para pemimpinnya Para ulamanya Orang-orang kayanya ah, Bagaimana kemudian kita mendidik pemimpin ini Didiklah dari keluarga kita dari keluarga ya Dari ya. keluarga dulu Jadi orang tua yang memberikan contoh orang ya Orang tua ya. memberi contoh guru di sekolahan uh, Contoh misalnya begini Rasulullah itu uh, Memerintahkan kepada orang tua Pada orang tua agar Mengajari sholat Sejak usia 7 tahun ya. Ini usia dimana karakteristik terbentuk, terbangun ya. Apakah dia akan menjadi Kelak menjadi apa tokoh yang benar-benar menjadi peladan ya. Atau justru akan menjadi virus bagi masyarakat ya. Yang kedua nah, apa? Yang kedua eh, Ini di lingkungan pendidikan Ini saya melihat Saya contohkan misalnya para guru Guru agama khususnya Masih ada enggak? Di negeri ini yang setiap habis sholat mendoakan murid-muridnya agar menjadi anak-anak yang soleh, sholiha, hidupnya manfaat dunia akhirat. Doa dari guru ya? Dari guru. Guru-guru masih ada gak yang berdoanya pertanyaan Tapi juga ya? sebaliknya. Iya. Apakah misalnya saya pernah survei mas David. Iya. Eh, anak-anak SLTA di Jakarta, Jabodetabek ini. Yang masih membaca Robil Sirli, Wali Wali Daya, Waraham mendoakan orang tuanya. Ini 0. sekian persen. Allah. Ini tragedi spiritual dan tragedi bangsa kita sebenarnya. Ya, ya, ya. Nah, ini dari sini barangkali nanti akan kita akan mengenal bahwa plural, pluralitas yang dibangun ide-ide besarnya oleh Gus Dur misalnya dengan di Alquran disebut lita'arufu ya lita'arufu saling bertaruf ini ya. bukan sekadar mengenal saling kenal mengenal tapi saling menularkan ilmu pengetahuan saling menularkan nilai-nilai kebajikan saling menularkan eh, khazanah kepribadian masing-masing agar lebih transformatif ya. dan satu hal saling mengenalkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini yang uh, termasuk di dalam ta'aruf itu tadi. Jadi ini sebenarnya berproses ya, Pak ya. ya. Berproses ya. Mungkin ini uh, kembali lagi seperti di awal dikatakan bahwa sebenarnya kita harus benar-benar memaknai Islam sendiri ya. Esensi dasarnya itu adalah rahmatan lil alamin. Indikatornya, Pak, seperti Bapak katakan tadi, kalau ajaran Islam itu masih membawa kekerasan, berarti ada yang salah ya, Pak ya. Sudah ya, ya? Pak. Cara pandang ya. Cara pandang yang salah ya, Pak. Satu hal, uh -huh. Nabi itu tidak pernah berperang atas dasar perbedaan akidah, uh -huh. perbedaan uh -huh. suku, perbedaan pendapat, tidak pernah. Tidak, per Rasulullah tidak pernah Rasulullah tidak pernah berperang karena perbedaan pendapat, perbedaan, perbedaan akidah, perbedaan, akidah, perbedaan, perbedaan suku, suku dan lain sebagainya. Uh -huh. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kita semua. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita Tetaplah di Damai Indonesiaku. Terima kasih, Pak. Kita kembali lagi di Damai Indonesiaku buat anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung ya, walaupun sekarang kita sudah masuk segmen 7 ya, sudah masuk uh, segmen terakhir ya, dua segmen terakhir di acara Damai Indonesiaku tapi sebelumnya kita masih bicara mengenai masalah Islam dan juga semangat kebangsaan, di segmen terakhir kita sempat menyinggung mengenai masalah figur kepemimpinan, contohnya tadi adalah Kustur ya, yang mengingatkan kepada kita semuanya termasuk para pemimpin bangsa ini harus jujur, adil dan taat hukum. Kebetulan bicara mengenai pemimpin di hadapan saya juga ada pelaksana nih yang saat ini juga masih memimpin ya itu Bapak Nur Mahmud Ismail Assalamualaikum Pak. Ya Bapak mungkin bisa bicara mengenai masalah pemimpin sedikit Pak. Silakan Pak. Uh, apa sih kesulitannya pemimpin ini untuk bisa menegakkan kebenaran pada saat ini? Silakan Pak. Ya uh, terima kasih. Pada hakikatnya, dikala kita diberi amanah untuk memimpin satu wilayah, misalnya di Depok, kita berhadapan dengan seluruh permasalahan. Dimulai dari orang yang mau nikah, bayi yang mau lahir, orang yang sedang sakit, sampai kepada orang yang mau meninggal atau pasca meninggal juga. Yeah. Nah dari keadaan ini kita akan berhadapan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia ya. Mulai dari sisi kesehatannya, ya. pendidikannya, kemudian juga kesejahteraan ekonominya Sulitnya apa sih Pak? Untuk Sulitnya apa gitu? Maksudnya pada saat kita berusaha menegakkan kebenaran sulitnya dari sisi pemimpin apa kira-kira Pak? Uh, kalau ditanya sulitnya sebenarnya adalah memulai dari diri sendiri. Nah, memulai dari sendiri saja. Contoh ya, Pak ya. Catatan ya, Oke, okay, yeah. baik. Ini jadi satu catatan buat kita semua. Kenapa saya tanyakan begini, ya? Karena dari tadi kita melihatnya dari sudut pandang rakyat, tapi dari sudut pandang pemimpin nggak ada, ya kan? Nah, ini satu teguran buat kita semua dan juga renungan untuk kita semua. Dan juga bagi para pemimpin untuk memulai dari diri sendiri, termasuk diri kita, ya. Tidak hanya menyalahkan orang lain. Oke, okay, Pak Kai, mungkin Pak Kai bisa um, menanggapi, ya. Pak Kai. Kira-kira. Uh, Islam pada saat ini di Indonesia ya yang diharapkan kedepannya adalah Islam yang bentukannya seperti apa bentuk pemahaman Islam seperti apa yang diharapkan bisa difahami oleh rakyat Indonesia yang mayoritas adalah umat Islam silakan pakai ya bapak ibu hadirin saya mulai dulu dengan masalah pemimpin buat kita yang suka ngaji pikih udah ngajarin sebenarnya ya. Kalau cari imam itu syarat pertamanya alamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Pilih jadi imam Yang paling alim Bukan yang paling tua Paling alim Artinya apa dalam konteks berbangsa Yang paling tahu urusan Lalu bisa cari jalan keluarnya kalau ada dua orang alimnya sama, yang mana yang dipilih? Afsahuhum, yang lebih fasih lidahnya. Yang satu alim pelok, yang satu alim enggak pelok, yang enggak pelok jadi imam. Sebab enggak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelok. Pak, ini imam pelok, makmum pelok semua. Sah. Namanya kampung pelok, Biarin. Ya, enggak apa-apa. Yang fasih itu dalam konteks berbangsa itu apa? Yang nyambung sama rakyatnya Enak kalau punya imam nyambung sama makmum Ngikutnya ikhlas gitu Rukuhnya enak, sujudnya enak Kenapa? Imam tahu benar keadaan makmum Fasih Fasih itu nyambung Bu Makanya Rasul ajarkan Iza amma ahadukumun nas paliyukhafif kalau kamu jadi imam, ringankan sholatmu Jangan terlalu panjang kalau jadi imam Kenapa? Makmum tidak sama kekuatannya Ini makmum tidak sama kekuatannya Ada makmum yang tua rentak, diri aja sudah gemeter Ada makmum yang punya darah tinggi, kalau sujud kelamaan palanya sakit Ada makmum yang sudah janji, habis sholat mau terima duit Bayangin kalau imam kelamaan. Ini enggak pas, enggak bisa tahu keadaan makmumnya. Bu. Bu. Tahu persis keadaan rakyatnya. Jangan sudah sholat isya berjamaah. Rakaat pertama selesai fatihah, yasin. Ini imam enggak aspiratif. Makmum ikut si ikut tapi ngancem. Paling sekali ini gue sholat di sini besok nggak bakalan balik lagi. Itu imam kayak begitu sekali doang dipilih. Bu, kalau fasihnya sama, yang mana yang diangkat, yang dipilih? Akta rohum sinan senioritas. Kalau lahirnya bareng awal rohum hijratani dalam konteks yang lebih nasionalis, yang lebih Indonesia awaluhum hijratan yang lebih dulu tinggal di situ ini kan dalam konteks pemahaman yang lebih berjiwa nasionalis yang zohir batinnya Indonesia bukan cuma orang Indonesia tapi ngagumi negeri lain wih wih wih awal-awal hukum yang lebih nasionalis. Eh. Loh kalau bahasa saya kan sederhana, jangankan yang makro, yang mikro aja kita mau bersaing dagang sama Cina, urusan kecil-kecilan aja kita udah kalah kok. Makanan ringan tuh, pizza, hamburger, McDonald's, Kentucky udah nyampe ke latar rumah kita. Ya. Ongol-ongol <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Janganlah bicara nasionalisme Yang makro membumbung Yang mikro mikro Atau saja sendiri sudah lentur dan luntur Jadi memang konteksnya cari pemimpin itu Yang lebih nasionalis Awal luhum hijratan Yang lebih dulu tinggal di situ Dia lebih paham lingkungan itu uh. uh, uh, uh, uh, uh, uh. maksudnya dari pemimpin yang suka makan ngongol-ngongol gitu bagai. <laughs> Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi. Tentunya nanti akan kita dengar kesimpulan seperti apa. Mbak Yeni juga nanti mungkin akan bicara juga. Jangan kemana, tetaplah di damai Indonesiaku. Ya memang cukup menarik sekali perbincangan kita, di mana tadi diawali dengan sebuah pertanyaan, ya. katanya umat Islam Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam, dan kita semua sepaham bahwa Islam itu rahmatanil alamin. Tapi kenapa faktanya? Negara kita kok tidak tentram-tentram Permasalahan selalu saja muncul Bahkan selalu erat kaitannya dengan kekerasan Tadi sudah mulai terjawab satu persatu Sudah mulai diurai dari mulai masalah diri kita sendiri Masalah kepemimpinan Termasuk juga tiga hal yang disampaikan oleh Gus Dur tadi Almarhum Gus Dur yaitu mengenai masalah Kejujuran, keadilan, dan taat hukum Renungan untuk kita semuanya Ya, sebelum kita tutup acara berkesempatan kali ini Mungkin kami berikan kesempatan kepada Mbak Yeni Mungkin ada yang ingin disampaikan dari pihak keluarga silakan. Uh, dalam kesempatan ini kami sekeluarga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada segenap bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang tanpa henti mengirimkan doa serta simpati dan belasungkawa kepada kami sekeluarga atas gugurnya Gustur. Dan kami berharap bahwa kita semua bisa melanjutkan cita-cita Gustur untuk mewujudkan Indonesia yang damai. Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang melindungi semua warga bangsanya, Indonesia yang pemimpinnya adil dan jujur, Amin Amin ya robbal alamin. Kira-kira itu. Terima kasih banyak pak Yeni. Pakai, di akhir acara ini mungkin Pakai bisa menyimpulkan, kira-kira uh, apa yang harus kita lakukan, Pakai sebagai anak bangsa agar bangsa Indonesia ini benar-benar bisa khususnya umat Islam menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari dan tercipta. Islam dan juga bangsa kita yang rahmatan silahkan Bapak Ibu dan Pemirsa TV One di seluruh tanah air yang saya cintai dari perbincangan kita hari ini pertama bahwa kita mempunyai misi yang penting dalam hidup ini untuk mewujudkan Islam dalam wajah yang rahmatan lil alamin, sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Oleh kerana itu, mari kita mulai dari diri kita sendiri, mengembangkan akhlak yang baik, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia. Dan akhlak kepada makhluk Allah yang lain di luar manusia Akhlak kepada hutan, kepada pohon Akhlak kepada binatang Akhlak kepada air Akhlak kepada gunung dan seterusnya Sebagai bagian dari pengembangan sikap Rahmatan Lil Alamin Akhirnya kita mohon pertolongan Allah Mudah-mudahan bangsa ini diberi jalan keluar dari berbagai kesulitan, diberikan pemimpin yang adil, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan sayang kepada kita semua. Ini jumpa kita hari ini, insyaAllah kesempatan lain kita jumpa lagi, mari sama-sama kita memanjatkan istighfar, karena istighfar pun bagian dari upaya yang Allah janjikan dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ اللَّهُمُ عَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Allah tidak akan menurunkan bencana sepanjang di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istirpar Astaghfirullah Rabbil Baraya Astaghfirullah Minal Khutbah Astaghfirullah Rabbal Alamin. Ashhadulillah Rabbal Alamin. Minal Khutbah Ashhadulillah. Allah berfirman. Hai manusia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 Semangat berbangsa adalah hal yang utama dalam kehidupan berbangsa. Semoga kita senantiasa bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini agar bangsa Indonesia benar-benar menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang kokoh. Terlebih dari itu semua, tentunya kita umat Islam mari kembali lagi mengkaji dan juga mempelajari agama Islam agar Islam benar-benar menjadi rahmatan lil alamin membawa kedamaian bagi seluruh alam semesta. Saya dapat Ali untuk diri di hadapan anda dan terima kasih kami ucapkan pada keluarga besar almarhum Kiai Abdul Rahman Wahid. Terima kasih kepada Bapak Masdar Farid, Mas Udi dan juga terima kasih Bapak Lukman Hakim. Kepada terima kasih kepada Bapak Nur Mahmud Ismail. Terima Ayu kasih kepada pemirsa. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Minggu depan kami akan disiarkan langsung dari uh, Rutan Pondok Bambu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.